humma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina muhammadin alladhi tanhal bil qad wa tanbarj bil qurb wa tuqda bil hawatim wa yustaskal gamam jil karimi wa ala ali wa sabbi bikulla mati amma ba'at jama'a in oh jama'ah alhamdulillah dalam hidup dan kehidupan kita Kadang menyenangkan dan kadang tidak menyenangkan kehidupan yang menyenangkan Jika apa yang kita akan raih, kita cita-citakan itu kita tercapai Dan ketika sesuatu yang kita inginkan tidak kita capai Maka timbullah yang namanya tidak kesenangan buat kita Makanya ada yang disebut putus asa Makanya tema kita kali ini adalah putus asa <tuk> Berbicara tentang putus asa Jangan pernah untuk berputus Asap. Karena tidak ada sesuatu Pasti ada jalan keluarnya Yakin, saya yakin-yakinnya Oke? Okay? Yes. Hidup ini penuh ujian Jangan hidup kalau tidak mau diuji Ketika orang berlari Di suatu tempat Atau perlombaan, atau lari apapun Apa yang menyebabkan ada orang semangat berlari Dan tidak mau berhenti Karena ada tujuan. Itulah yang namanya motivasi. Betul tidak? Dia malu untuk berhenti lari. Karena ada istilah motivasinya. Sama halnya. <laughs> dengan orang yang memiliki ide-ide cemerlang. Jangan cuma memiliki satu ide. Tapi harus ada beberapa ide. Sehingga tidak akan timbul yang namanya putus asa. Oke? Okay? Pergi kau jauh dariku, aku benci kamu Itulah lagunya Esa Yayang Dan di samping kanan saya ada Esa Yayang Waalaikumsalam eh, Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Inilah temannya Agnes Luar biasa Dan di samping kiri saya Ada Soraya Larasati Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pernah merasa berhenti satu sisi dan tidak ada jalan keluar? Berhenti satu sisi tidak ada jalan keluar, kalau macet Oh gitu, mantap <tik> <tik> <tik> Luar biasa <tik> okay. Baik, kita masih berbicara tentang putus asa Apa yang menyebabkan orang putus asa? Apabila dia sudah berusaha-berusaha, dan tidak ada jalan keluarnya. Menyebabkan orang sudah putus asa. Dan penyebab orang putus asa, apabila maaf, sudah hilang kesabarannya. Dalam Islam, dilarang orang berputus asa. Berusaha, berusaha, berusaha. Siapa yang mengetuk, pasti masuk. Semoga ada orang di dalam rumah itu. Betul tidak? Jamaah, oh lanjut, bulan-na-bulan aku bisa hope you karena semua manusia akan diuji dengan berbagai macam ujian, yakin itu, yakin, seyakin, yang jelas kita berusaha, ambil sisi positif pada diri kita, pasti ada kelebihan kita, pasti ada yang diciptakan oleh Allah buat diri kita, pasti ada kelebihan, orang pendek ada kelebihannya. Bisa membersihkan kolom meja Orang tinggi Ada Iya Orang hitam Tidak usah susah-susah ke Bali Karena rata-rata orang ke Bali Untuk menghitamkan diri Dan saya tidak usah ke Bali Soalnya saya sudah hitam Asli bro Betul tidak? Makanya maaf dilarang berputus asa Karena pasti ada jalan keluarnya Betul tidak? Pernah lihat, ada orang, maaf, tidak sempurna tubuhnya, tapi semangatnya luar biasa. Belajarlah dari situ. Jangan selalu, aduh, menginginkan sesuatu. Mau hebat, mau. Usahakan memiliki motivasi. Ada perencanaan, mimpi, tidak apa-apa orang bermimpi. Berbicara tentang putus asa, itu digolongkan orang yang tidak mensyukuri nikmat. Pak Ustadz. Iya. Uh, numpang nanya nih, hmm. ya. Yeah. <laughs> <laughs> Kalau aku lihat Soraya, hilanglah putus asa kita. <laughs> <laughs> Kalau orang putus asa itu termasuk uh, orang kafir nggak? Oh, uh, Berbicara tentang putus asa, apakah digolongkan orang kafir? Mau tahu? Mau? Mau? Mau. Mau. Mau. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini, jamaah. Ojama, oh, yeah. Alhamdulillah